Satu video yang sangat bikin saya itu penasaran Ketika ada satu video masuk ke whatsapp grup saya Fahami baik-baik karena video ini menjelaskan tentang uh, Hadis soheh dan hadis doib Oke langsung aja, simak Nismut Saqban ini rata-rata hadisnya cacat tidak, tidak nyambung ke nabi Oh bentar-bentar, jadi katanya ada hadis cacat Kalau misalkan ada hadis cacat ya seperti ini nih Saya punya stikem. Ini kalau misalkan cacat itu ketika dibantingnya, banting terus ada cacatnya itu cacat. Saya baru dengar ternyata ada hadis cacat gitu bro. Oke langsung simak nah, lagi. Dan orangnya bisa nyanyi hadis mah. Yang pakai topi rasulullah. Dan orangnya bisa nyanyi hadis mah. Dia ngomong kalau misalkan dia juga bisa bikin hadis gitu. Assalam. Ya. Rasul bersabda siapa terpakai topi yerusalem. Dia terancam masuk neraka pasti payu Contoh Tukang restoran Hayang payu Nyehnehadis Kolar Rasulia sallallahu alaihi wasallam Kolar Rasulia sallallahu alaihi wasallam Aduh Kok ngomongnya kayak gini ya Kurang jelas gitu Oh my God, Rasuli. Kalau misalnya kita masuk ke tasripan, ya Rosulah, Rosulun, pahu Rosulan, wada kama Rosulun. Nasser, misalnya Nasseran, suru Nasser pahuansir, wada unsur mansor, ansirwihi, ansur, latansur, Mansorun, dan lain-lain. <tos> saya udah lupa gitu. Kalau misal Rasuli, ya kata-katanya aja udah salah gitu, mas. Gitu mas, Bapak Ustad yang saya sangat hormati. Gitu. Saya tuh lihat video Bapak ceramah di depan panggung. Saya harus komentar menurut saya sendiri itu. Jadi kalian jangan sampai tertipu Sama ustad-ustad yang Saya enggak menjelek-jelekan Tapi ya ilmunya rendah Tapi dia bisa menjadi ustadz Karena dia berbicaranya Penyampaiannya mudah dimengerti Dan oke okay, oke okay, mudah dimengerti Tapi ya jangan sampai keluar dari hukum Islam gitu Kita tuh belajar ilmu ada Ilmu Fikih, Tajwid, Tauhid Ilmu Nahu, Syaraf, dan lain-lain Dan ternyata oke okay, oke okay, langsung lanjut aja bisi, uh, bisi tengah arti Gitu nonton video teh Abdul Dahri Afdollu dahri, sebelum makan Kan Afdollu itu sebelum dahri itu makan oh, oh my god Jadi katanya bisa bikin hadis sampai di bercandain kayak gini Gak ngerti Soeh, mana hadis doib kalau saya dulu dengar dari guru saya tuh sohe ada hadis sohe ada hadis doib gitu kalau kalian enggak tahu soheh tuh ya tuh hadis yang sangat kuat ruinya turunan dari siapa terus silsilahnya dari siapa dari imam siapa dari hadis siapa gitu ya e, lebih ke sohe. kalau doib tuh masih lemah jadi ulama berpendapat misalkan hanya 30% dan 70% sisanya tuh doib jadi itu bisa dikatakan doib. Bukhu al, -sil Nasirudin al, -al nanti diyamin Nasirudin. doib. hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka wala taqu kai perkara Tanya lah Tak jadi persoalan kemudian setelah hijrah ter Tarbiyah. Kode Iya di sini kode nggak kuat harus dijelaskan kenapa nggak kuat misalkan seperti charger ini ngelawan e, bensin ini. Kalau misalkan ini nggak kuat ini lebih kuat I bensin dibanding ini ya karena ini mempunyai api dan ini nggak punya. Kalau misalkan ini dibakar ya sepertinya harus lebih ke Detailnya seperti apa ketika kita ada Ketika ngomong kod i Ketika ada hadis kod i kurang kuat silsilana. Silsilahnya itu dari mana Dari imam mana, ruwinya dari mana Oh my god, langsung aja, tonton lagi Jadi tuturku enteng uh, David Ahmad sehidatik Contoh, komat Aslina, Allahu Akbar Yang satu kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada dua dalil Ada yang satu kali, Allahu akbarnya ada yang dua Jangan ribut, dua-duanya ada dalilnya Allahu Akbar, Allahu Akbar Asyidu Allah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ayyala sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar sekali boleh Allahu akbar Allahu akbar dua kali boleh la ilaha illallah bedakan dengan yang ini Allahu akbar syahdu la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Ayala sallallahu alaihi wa sallam bedanya ya, itu ada wa wa itu bahasa arab atau misalnya di dalam Quran juga ada wa tuh dan bahasa Sundanya jeng jadi ketika ada koma ya kita masukkan kata dan kalau bahasa Indonesia juga seperti itu misalkan kita ini nih yang tadi bensin dan charger seperti itu misalkan bensin charger yang pertama allahu yang kedua yalla itu adalah kita ketika makewa dia bilang bid'ah Oke okay, bid'ah bid ah itu terbagi dari ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang nggak baik gitu ya Kalian bisa baca atau kalian bisa tanyakan kepada Bapak Ustadz, Bapak, Bapak Kiai Ibu Seperti kita tuh ya bid'ah itu seperti kalau misalkan kita contohkan seperti zaman sekarang Bid'ah itu sesuatu yang gak dipakai oleh Nabi Muhammad Rasulullah pada zaman dulu Oke oke inget bid'ah Jangan ketika kalian mendengar bid'ah Bid'ah itu jelek Oke langsung pahami ya kata-kata saya barusan Dan sekarang kita play lagi Apa bedanya dengan redaksi pertama? Wah, ah. Wa sakit tuh genges bid'ah Karena nu'aslin sama uruwaan Contoh deh Dina Al-Fatihah Maliki, dini, yakan yakan astaini, belajar Al-Fatihah itu adalah Belajar yang sangat lama Dulu saya belajar Sama Pak kiai, Sama Pak Ustad Belajar Al-Fatihah adalah Belajar yang sangat lama Karena Al-Fatihah itu adalah Tombak dari uh, Surat ketika kita Sola, beliau barusan pausarini, berbicara bismillah marinalham duluar alamin tajwidnya itu saya kurang dengar gitu kurang tartil karena kalau misalkan bismillah banyak itu adalah baharapjar dimana ketika kita membaca. Kenapa harus sampai tahu basmalah? Enggak dibaca bismillah. Enggak dibaca, dibaca bosmillah gitu. Nah, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dimana-mana ada huruf ba itu. Ba yang ada di Al-Fatihah itu adalah ba harap zar. Jadi ya otomatis bismillah. Dan. Oke. Okay, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada 14. Buat kalian yang belum tahu. 3. Kita membaca al-fatihah Kita harus tahu juga ilmu surat al-fatihah Itu banyak banget Oke bro banyak banget Ilmu al-fatihah tasjidnya ada berapa coba Tasjidnya itu ada 14 Ada 14 Tasjid juga dan ternyata dihitung ada 14 Itu juga adalah kewajiban Yang harus kita ketahui bro Jadi ketika kita sholat kita harus tahu ilmu Dari al-fatihah surat yang kita baca itu. Oke, okay, langsung aja kita tonton lagi gitu ya. Makmune, firli, amin. Kau bentar balikan lagi, balikan al firli, amin. Dina firli Hello bro, pakai tangan kiri bro. Dina aslinya ya Oh my god, gak sopan Pakai tangan kiri cow, cow, co, co, co. Terus makmunnya dibilangin. Sotau tau, sok tau, nyanyahuanan tuh Robic Firli, amin Ketika ada orang yang ketika imam berbicara Waladzolin Ketika makmum berbicara Robic Firli ada yang pakai kalimat Robic Firli, Robic Firli tuh lebih keberkahan kita Lebih barusan saya dengar so tau, oke langsung lanjut, lanjut sotau tau katanya Saya bukan sedang menyatakan Robic itu jelek saya juga enggak jelek Oke misalkan kita udah ditunjuk sama tangan kiri apa yang ngelakuin gue ngajak berantem ada teman gua terus nunjuk lo pakai tangan kiri Oh my god iso fucking fucking crazy is motherfucker, is so you know fighting yuk berarti lu seperti ngajak berantem Oke pakai tangan kiri Oke lanjut lanjut lanjut saya bukan sedang menyatakan rubikvili itu jelek kulit kutil lain Ya terus, iya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Anak kutil, kulit. Paham maksudnya? Ayu sebut ma teh, kami oh, itu sempurna teh sempurna Deh, Jadi, Nabi nu paling paham ayat mantanis pusak Oke oke Nabi lebih faham katanya barusan tuh, Dilebihin atau dikurangin itu sama dengan Baik, enggak baik, nggak kamil, nggak sempurna, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau misalnya dikurangi atau diperbanyak itu berarti nggak kamil, nggak sempurna ya. Oke, okay, dari pakaian aja udah kelihatan pakai kaos seperti gua gini berarti gua udah jelek. Oke, okay, udah, udah, udah jamin jelek pakai kaos kayak gini harusnya pakai baju koko, pakai peci ini ujung-ujung ditutup gitu-gitu sunah dalam Islam ya lebih bagus. Ya, berarti ya, oke okay lah, ngerti kan? Ngerti enggak? faham nggak apa yang saya ucapkan karena saya punya pendapat juga jangan sampai kalian nonton satu video ustad saya nggak jelek jelekin ustad tapi saya hanya ingin berkomentar oke langsung aja lanjut zaman nabi teh pulang hanya ada di indonesia versi on the spot diuraman kan riuhnya teh pocong oh ternyata habis dua menit saja saya dapat video ini dari whatsapp grup entah siapa yang ngirim dan ternyata ketika saya lihat dan yang ngirim itu adalah itu di grup dulu pas saya pernah e, gimana gitulah pernah dalam pengajian saya dalam pesantren ada yang irim ini ini katanya ini udah berulah lagi dan saya langsung aja simak tonton video ini oke okay. mungkin sampai di sini dulu semoga bermanfaat jangan lupa kalian untuk like jangan lupa kalian juga untuk subscribe video channel saya ini maafkan karena saya tuh banyak salah dan juga Maaf juga ya Bapak Ustadz Evi Effendi Saya nggak berniat untuk Gimana gitu tapi saya hanya Berkomentar menurut yang saya Ketahui saja ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh